Lähe on jo ربنا بما علمتنا وارزقنا ببرمتك علما يا رب العالمين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم امين Ana mengucapkan selamat datang pada ikhwan dan juga akhwat sekalian para peserta eh uh, nyantren weekend untuk hari Ahad ataupun uh, beberapa yang juga ikut pada hari Sabtu Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjadikan ilmu tersebut atau membuahkannya menjadi amal-amal yang saleh dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan yang kami untuk semester 2 ini alhamdulillah kita telah mengalami kemajuan di dalamnya yaitu dengan adanya fasilitas yang lebih baik daripada sebelumnya dan itu semuanya tidak lepas dari keutamaan atau Al dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Uh, kemudian uh, sebenarnya ada beberapa hal yang perlu dibedakan dari segi peraturan Antara uh, semester 1 dengan semester 2 dari program yang termikian Di antaranya adalah bahwasanya di semester 2 ini kita akan menerapkan beberapa ketentuan untuk menghafal Untuk menghafal, terutama menghafal ayat dan juga hadis Untuk hari ini kan ya, pelajarannya Pak Usul Salat dan juga Tarbai Nawawi dan juga insyaallah yang ketiga bahasa Arab. Untuk usul salat insyaallah akan ada eh uh, perintah kewajiban fardu untuk antum semua yang hadir di sini untuk menghafal beberapa yang telah ditentukan. Menghafal beberapa ayat yang telah ditentukan. Jadi itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib bagi antum semua Juga dalam Arba'in An-Nawawi InsyaAllah akan ada Perintah untuk menghafal Hadis Terutama matannya, matan hadis Akan kita perintahkan Kewajiban untuk menghafal Dan ada setorannya nanti Di, di pertengahan semester dan juga di akhir InsyaAllah ada Setoran hibun Wajib untuk semuanya Dan tidak ada yang boleh merasa keberatan Kalau merasa keberatan, Alhamdulillah. Hah? Tetap aja, tidak berubah hukumnya. Nggak bisa menjadi sunnah, wajib tetap. Baik, itu uh, peraturan pertama. Kemudian berikutnya adalah bahwasanya kita melarang, mengharamkan bagi siapapun untuk terlambat. Jadi ini takdir untuk antum sekarang. Besok-besok jalan terlambat lagi. Dan kemungkinan untuk pekan depan mudah-mudahan kita bisa mengunci pintunya dari dalam. Jadi yang datang terlambat kajiannya di luar, insya Allah kajian bisu tanpa mendengar apa apa ya. Sampai pengajian yang kedua, sesi kedua baru dia boleh masuk. Kemudian yang ketiga adalah bahwasanya karena antum di sini juga ada sesuatu yang antum korbankan dari uang. Jadi antum harus menghargai pengorbanan antum dengan cara selalu masuk dan tidak terlambat. Adapun tentang absensi, uh, kita menentukan jika empat kali seseorang manusia yang ikut beserta di nyantren weekend ini tidak masuk empat kali, walaupun dia sakit dan sebagainya, untuk yang kelima kalinya dia akan dihapus dari absen ini dan tidak boleh masuk kecuali nanti setelah Ramadhan, Insya Allah baru boleh masuk, oke? Okay? Setuju? Saya nggak peduli, nanti setuju terserah. Nanti emang sudah seperti itu takdirnya. Jadi silakan saja, kalau mau menguji coba tidak masuk empat kali kalau mau, kalau mau tahu nanti ya. Walaupun izin, sakit, panuan dan kurapan dan sebagainya terserah antum kecuali kalau akhwat kita beri ulur satu yaitu hamil kalau misalnya hamil melahirkan nah baru dia boleh diizinkan kalau misalnya lima enam kali masuk karena yang keempat dia mengeluarkan anaknya apa pak kelimanya boleh masuk. Adapun yang laki-laki misalnya musibah kecelakaan masuk rumah sakit kemudian nggak keluar-keluar nah itu baru kita beri azur. Seperti itu ya. Nah ini pengetatan ini. Kita tunjukkan supaya tidak ada pemuda mudahan dari peserta, jadi bisa seenaknya saja keluar masuk keluar masuk dan juga terambat masuk terambat masuk tanpa ada rasa malu dan tanpa ada rasa dosa. Ini tidak kita inginkan. Dan ini beda ruangannya. Kalau yang sebelumnya apa? Ruang terbuka. Jadi mau masuk merayap tiba-tiba masuk, belusukan huh? itu nggak apa-apa. Tapi kalau di sini nggak bisa. Kecuali kalau itu punya ilmu. Tertentu untuk bisa menembus tembok Itu terserah Dan kita kitab saya, atau saya ringkas dari kitab bernama Husul Al Kitab Salasah Al-Usul, atau yang biasa dikenal oleh banyak orang, Alusul Asalasa. Alusul Asalasa al, al, al, al itu karya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan kitab Al-Usul adalah kitab yang dipelajari oleh semua orang di daerah Najd dan sekitarnya ketika itu. Jadi ketika da'wah Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab dan Muhammad Al-Sa'ud, Itu berkembang Kitab al-usul atalata Atau salah atalat atau usul Itu yang lebih sebenarnya lebih, lebih sohi Itu dipelajari oleh semua kalangan Baik terutama kalangan anak kecil Kesemua pelajari dan Menghafal matanya Tapi kita tidak mewajibkan untuk menghafal matanya Karena itu akan memberatkan Semua peserta yang sepertinya Kitab, kita, kitab atau usul ini Mencakup Perkara akidah Dan juga manhaj Dan akidah itu bisa dikatakan Sinonim dari manhaj, dari satu sisi Tapi sebenarnya Di sisi lain atau lebih globalnya Akidah itu lebih berbeda, berbeda Dengan manhaj Manhaj itu lebih luas dari akidah ya kan? Kalau akidah dan manhaj Manhaj memang akidah Dan akidah memang manhaj Tapi manhaj itu Bisa diartikan lebih luas karena akhlak pun manhaj, kejujuran, kedewasaan dan lain-lain itu semua manhaj. Manhaj itu adalah sikap beragama, manhaj itu adalah sikap beragama dan sikap beragama itu tidak hanya pada akidah, melainkan juga pada fikih. Bagaimana antum menyikapi uh, hukum? Maksudnya bagaimana antum mengambil hukum? atau menerapkan hukumnya seperti antum mengetahui bahwasanya sholat fardhu itu yang wajib dan wajib ditunaikan pada waktunya dengan syarat-syarat rukunnya dan rukunnya nah manhaj muslim adalah apa menunaikannya dengan menunaikan syarat dan rukunnya itu adalah manhaj dan juga manhaj juga ada manhaj di misalnya yaitu Tata cara belajar Metodologi belajar Dan manhaj itu sangat penting Sehingga bisa dikatakan Manhaj itu adalah perkara asasi Sebagaimana akidah adalah perkara asasi Pada manusia Dan manhaj itu mencakup semuanya Akhlak, fiqih, dan juga akidah Usuluddin, hururnya Dan juga akhlak, suluk. Mencari ilmu pun Butuh dengan manhaj Manhaj, dari segi manhaj dirosah, bagaimana cara belajar. Dan dari segi manhaj tadris, bagaimana gurunya mengajar. Dan dari segi manhaj di hati. <tuh> karena banyak orang atau pelajar yang memang dia pintar, belajar bertahun-tahun, tapi karena manhajnya tidak seperti manhaj salaf. Manhajnya adalah manhaj misalnya mengikuti kelompok tertentu saja dan berfanatik takasuf maka akhirnya apa kepintarannya dipergunakan oleh kelompoknya dan untuk apa menguntungkan kelompoknya saja padahal bisa saja kelompoknya itu batil dan salah nah itu banyak sekarang iya enggak jadi manhaj itu berkaitan dengan seluruhnya begitu juga dengan perkara titik terutama yang paling awal adalah perkara akidah Manhaj yang difiluh untuk perkara akidah saja manhaj salafus saleh, hmm? bukan manhaj orang-orang sekarang yang dibuat baru-baru ini. Kenapa? Karena Islam datang ketika diutusnya Nabi. Islam bermakna khusus diutus ketika Nabi Muhammad uh, datang ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus. Nah, jadi orang yang paling tahu tentang Islam adalah orang yang menerima wahyu dan orang yang menerima wahyu itu ada pada generasi salaf tentu saja bukan sekarang kemudian orang yang paling terdekat dengan orang yang menerima wahyu itu lebih tahu daripada yang lebih jauh siapa orang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW? diantara para sahabat siapa paling-paling dekat? Abu Bakar Hasiddiq Kemudian turun-turun ke Umar, sahabat Umar Kulapaul Rashidin keempatnya secara berurutan Mereka adalah yang terbaik diantara para sahabat Kemudian pada para sahabat semuanya Mereka semuanya adalah kaum yang disifati oleh ijma Secara ijma oleh, oleh, oleh umat kita, umat muslimin Sebagai kaum yang adil, fiqoh, terpercaya dan tidak dijarah Maksudnya tidak ditikam dengan keburukan-keburukan Kemudian setelah itu adalah tabi'in Dan setelahnya adalah tabi'u tabi'in Mereka Adalah generasi terbaik Islam, sehingga Kita mengambil akidah Baik secara global Maupun terperinci dari Mereka, nah itu adalah manhaj Dalam akidah Begitu juga manhaj Dalam fikih Dalam ilmu fikih Mana yang lebih kita menampakkan apakah pendapat Orang sekarang atau pendapat sahabat dan tabioin tabio tabioin tentu saja generasi awal namun untuk perkara fikih karena perkara fikih itu lebih luas pembahasannya bahkan lebih terperinci dalam banyak hal maka ada kalanya dalam perkara fikih suatu hukum itu berbeda dari segi kondisi ataupun tempat ataupun waktu Hah? mengerti atau enggak itu dalam fikih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 eh uh, ruksah di azab kubur. Oh, untuk orang ini enggak di azab kubur, nggak mungkin gak ada maksudnya di sini untuk orang munafik ini nggak mungkin ada azab kubur. Enggak. Allah menentukan dengan apa yang Dia kehendaki. Jadi akhir kubur misalnya untuk orang yang mati di tahun 700 Hijriah sampai 800 Hijriah itu enggak ada akhir kubur. Karena apa? Karena sezaman dengan sekulerisme islam Utsmani misalnya. Enggak ada. Itu perkara akidah nggak berubah. Adapun perkara fikih Bisa berubah Mungkin lebih baik dikatakan bukan berubah Tapi berbeda hukumnya Disebabkan perbedaan zaman Atau tempat atau kondisi Seperti orang yang Kita semua diharamkan Untuk memakan ular kan Atau memakan babi Namun ketika kita tersesat di hutan Kemudian kita tidak mendapatkan Apapun yang bisa dimakan Kecuali daging babi misalnya Gak mungkin kita, kita makan tanah Pohon kita makan nggak bisa, nah, tumbuhan juga kita nggak tahu tumbuhan apa yang patut dimakan. Maka ini keadaan darurat berarti kondisi di sini mengubah atau berbeda hukumnya dengan kondisi di kondisi aman Begitu juga dengan misalnya sholat al kahf atau sholat di safar, nah, sholat farluh safar misalnya berbeda kan hukumnya dengan ini ada rukshofnya itu hukum fikih. Dan mungkin saja partai juga misalnya bisa berbeda hukumnya jika sudah darurat, mungkin karena partai di sini masuk dalam hukum fikih, bukan aqidah. Orang yang berpartai berarti, misalnya orang yang punya partai misalnya berarti dia masuk neraka, nggak? kan? Bisa siapa yang bisa menentukan gitu? Nggak ada, nggak ada kaitannya dengan aqidah melainkan dengan fikih dan memang ada istihar di dalamnya. Tapi istihadnya enggak sembarangan Seperti yang dilakukan oleh beberapa oknum Kemudian di ranah akhlak <tuh> Ataupun di ranah akhlak terkadang memang berbeda Antara satu daerah dengan daerah lainnya ah, Manhaj Islam dalam akhlak tentu saja diawai dengan kelembutan Namun dalam kondisi tertentu Ada bahkan mungkin wajib untuk berkeras Kadang-kadang Kalau anak laki-laki 10 tahun disuruh salat enggak mau, disuruh apa? Menawi dipukul dan dipukulin, dipukul sebagai takdib, yaitu memberikan adab pelajaran. Bukan dipukul untuk dipukul sebagai mubareh atau yang mencelakakan fisiknya. Begitu juga orang misalnya orang Medan dengan orang Solo. Muamalahnya beda. Ya enggak? Antum dari mana? Nah, Jawa mana? Cilacap. Jawa Cilacap. Ma, nah, berarti nah, daerah nah, terpencil sentuhnya. Jawa, Jawa Cilacap ya. Saya kira Pulau Jawa satu doang. Ternyata ada Jawa Cilacap. Nah, di Jawa Cilacap misalnya orang-orang halus. Di pedesaannya, dibanding misalnya di pantai orang pantainya mungkin beda. Atau orang Cilacapnya dibandingkan dengan orang misalnya orang Irian Jaya. Muamalahnya beda Akhlaknya beda, suluknya beda Kalau misalnya kita melihat Orang Madura ngomong kasar Dengan suara keras Atau orang Medan ngomong dengan suara keras Nah kita melihat dia Dengan suara tersebut Kita harus memperhatikan juga Latar belakangnya dari mana Jadi kalau misalnya melihat dia Suaranya keras Berarti ini Orang ini tidak punya akhlak ini Tapi padahal dia sudah berusaha untuk meringankan suaranya Seperti pada saat e, Seorang sahabat nabi Untuk membaca tafsir surat Al-Hujurat Janganlah kalian Mengangkat suara kalian di atas suara nabi Itu ada salah satu sahabat yang Kemudian mendengar ayat tersebut Setelah itu menangis dia, menyendiri Karena apa? Karena merasa suaranya besar Memang dari tabiatnya Tabiatnya suaranya besar Akhirnya dikabarkan kepada Nabi tentang kondisi sahabat ini Nabi pun kemudian priudur padanya Yang dimaksud bukan seperti antum Karena tidak hafal nama sahabatnya antum mencari Di staksir surat al-hujurat di awal-awal surat Jadi Nabi pun melihat kondisinya Oh dia ini memang dari sana tabiatnya sudah keras Contoh lain Seperti yang kita pelajari ketika di semester kemarin seorang badui mengencingi masjid ini kalau kalau kita mungkin langsung bilang kafir ini orang ha? Ya, tapi kita Rasulullah SAW justru melarang para sahabat untuk langsung menegur tidak, jangan dulu, karena apa? karena pertama, orang badui memang selengehan belum terdidik seperti itu kedua, dia dalam keadaan kencing, kalau diputus kencingnya itu bisa darurat ketiga, dia dalam keadaan kencing kalau misalnya Dia disergap di gitu, gencingnya nah, melebar kemana-mana nanti, dan itu akan memberikan banyak tempat untuk air gencing tersebut. Jadi dilihat dari kondisinya, itu jadi itu tentang manhaj dan juga usul asal asal ini sangat berkaitan erat dengan akidah. Baik, uh, kita buka alaman kelima, insya Allah kita mulai dari Al Masail Al Arba' <tuh> dalam kitab usul asal itu terbagi menjadi tiga. Bagi menjadi tiga, yang pertama ada Al-Masail Al-Arba' Al-Masail Al-Arba' Artinya adalah hmm, Empat masalah Atau masalah yang empat Masalah yang jumlahnya ada empat Itu bagian pertama Bagian kedua Itu ada di halaman ke-12 Yang kedua itu bagian kedua Judulnya Al-Masail al, -masail al Ya kan Masalah yang ada Permasalahannya ada 3 Terus bagian yang ketiga Di halaman berapa 20 Al-usul as Alusul Al-usul as-salata Al-usul as al al al ini ya Sama dengan judul kitabnya Tapi judul kitabnya Al-usul al mencakup dengan 3 bab ini Yaitu al-masail al arba Al-masail as al dan juga al-usul al jadi ada tiga cakupan dan cakupan yang ketiga itu juga sama dengan judul kitabnya ini adalah kitab usul salatah kemudian disyarah oleh seorang syekh Abdullah bin Fauzan namanya Abdullah bin Fauzan al-Fauzan masih ada saudaraan dengan syekh Soleh bin Soleh al-Fauzan kemudian dari kitab tersebut kita tersebut namanya adalah husul al-makmul seperti yang antum lihat di sini husul al-makmul artinya adalah husul artinya menghasilkan atau mendapatkan al-makmul artinya yang terharapkan iya enggak to get what you hope itulah maksudnya kemudian karena kita tidak mungkin menjadikannya kitab kajian karena saking tebal 200 halamanan 200 halaman lebih Dan juga saya tidak ingin hanya sekadar matan usul salah, salah. Akhirnya saya ringkas menjadi taisir al husul. Taisir artinya adalah mempermudah pemudahan al husul, mendapatkan. Jadi supaya dipermudah. Tapi sebenarnya ini sepertinya sulit bagi antum. Antum paham semua yang ada di sini? <tik> <tik> gak apa apa, tidak apa. -apa. Juga nanti kita tidak mengartikan secara harfiah untuk semua kata di sini ya. Hah? Jadi Insya Allah di sini kan direkam. MP3-nya nanti Insya Allah diupload. Kalau misalnya ada yang ketinggalan, antum tinggal dengarkan rekaman. Dan juga Insya Allah saya akan menugaskan satu ikhwan dan satu akhwat untuk menulis satu halaman tentang isi kajian ini apa yang antum dapatkan atau mau ditambah dengan referensi lain takut selama tidak keluar dari apa yang kita pelajari itu tugas satu orang untuk satu pengajian satu satu sesi ikhwan satu akwat satu al masail al arba al masail adalah bentuk plural dari masalah masalah pun ada di dalam bahasa Indonesia masalah itu dari kata saal yas alu". soal saal yas soal itu artinya adalah meminta kan Wa artinya apa Adapun terhadap orang yang meminta-minta janganlah kamu berbuat kasar terhadap mereka Nah, al Allah itu adalah sesuatu permasalahan yaitu sesuatu yang permintaan. Nah, jika ada permintaan, itu seharusnya apa? Ada apa? Ada jawaban. Begitu juga ketika ada suatu persoalan, seharusnya ada Suopi jawaban atau solusi Al-masail al-arba' Yaitu permasalahan yang jumlahnya ada empat disini Yang pertama Al-ilm Sebelumnya kita buka Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Yaitu dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala Yang Rahman dan Yang Rahim Apa arti Rahman? Yang kalau di Indonesia kannya apa? Maha Pengasih atau Maha Penyayang? Pengasih. Kalau Al Rohim Penyayang. Kenapa disebut begitu terjemahannya? Apakah mereka menerjemahkan ya? Pengasih. Kenapa? Apa? Pengasih berasal dari kata kasih, ya gak? Kasih itu berarti memberi kan? Allah Subhanahu Wa Taala memberi untuk orang-orang kafir? Memberi. Nah, sekarang ar-rahim penyayang. Allah menyayangi orang kafir? Tidak. Nah, itu bedanya. Oleh karena itu sebagian ulama rahimahumullah mengatakan bahwasanya ar rahman dan ar-rahim, salah satu perbedaannya adalah ar-rahman itu lebih luas daripada ar-rahim. Ar-rahman itu mencakup seluruh semesta alam. Orang kafir, jin kafir, itu semua dirahmati oleh Allah dan itu masuk ke dalam dalam ar-rahman. Ada itu khusus untuk kaum mukminin yang bertakwa dan osul Jadi itu perbedaannya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan Ar-Rahman itu adalah satu isim Allah yang khusus hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan dari makhluk yang boleh menamakan diri dengan Ar-Rahman. Ada pertanyaan? Enggak ada. Ada di sini nama Rahman? Hah? Kita permasalahkan coret nama Rahman. Ada nama Abdul Rahman? namanya Abdurrahman, gak apa-apa, masalah tapi kalau namanya Rahman saja, ini yang masalah dan harus diganti kenapa? karena Rahman itu isim khusus untuk Allah seperti nama Allah dan juga Rob misalnya ada orang namanya Rob Tuhan nah, boleh gak? gak boleh lah kecuali Kalau namanya eh Abdur Rabbihi misalnya. Hamba Tuhannya. Nah, ini enggak apa-apa karena anak-anak artinya hamba Tuhannya. Intinya di hambanya. Tapi kalau namanya Rob misalnya Robul Kaabah nama orang. Pemilik Ka'bah. Sabar, Waalaikumsalam. Al Insyaallah ana maafkan insyaallah. Apalah, Antum siapa? Pak Sofyan. awas ada kamera di sana, lambaikan tangan. Silakan ambil kitabnya, Pak. Oke, okay, Ar-Rahman seperti Rob dan juga Allah itu nama khusus untuk Allah dan tidak boleh selainnya dinamakan dengannya. Adapun Ar-Rahim, orang boleh dinamakan Rahim. Misalnya nama orang eh rahim siapa namanya? Hmm, rahim mahfuz misalnya namanya. Rahim artinya apa? Penyayang. Enggak masalah. Manusia juga ada yang rahim. Ustaznya rahim, Gak apa -apa. Tapi Rahman, enggak apa-apa. Tapi ustaznya Rahman, inilah itu Rahman khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah artinya apa? Yang disembah. Hmm? Rahman artinya apa? Yang merahmati seluruh alam. Enggak mungkin manusia merahmati seluruh. Ya enggak. Rob artinya apa? Rob artinya ada tiga. Al Malik, ah, Al Khaliq, Al Malik, Al mudabbir Yaitu yang menciptakan. Ah, Selain menciptakan apa? Memiliki. Al Malik memiliki dan juga Al mudabbir yang mengatur. Oleh karena itu tahu Rububiyah itu definisinya apa? Ifradullah ya wajalla fi khalihi wa milkihi wa tadbiri. Tidak perlu saya terjemahkan sekarang. Kapan-kapan insyaallah. Jadi itu bismillah ya. Jadi ketika misalkan eh uh, seorang dipanggil nama saja. Heeh. Heeh. Seorang saja suara Abdul Rahman. Contoh di band Ramar gitu. Sebenarnya itu tidak tepat kalau dipanggil Rahman ya. Kalau dipanggil Man-man. Maman dan sebagainya hmm. tidak tepat. Lebih baik dipanggil Abdul Rahman. Oleh karena itu kalau di Arab itu tidak dipanggil seperti itu. Kalau orang bernama Abdul Majid itu berarti hamba Allah, kan? Majid di sini nama Allah. Itu orang tidak dinam, tidak dipanggil Majid, Majid enggak. Itu sama aja manggil Allah Subhanahu wa taala. Itu di Arab. Tapi kalau di kita karena kita jahil. Karena huruf kita kita nggak tahu asal nama aja. Nah, mungkin tidak kita hukumi orang itu kurang ajaran sebagai terhadap Allah Subhanahu wa taala, tapi kita nasihati dulu. Seperti itu. Oke. Okay. Yaitu rahman ar rahim Kemudian I'lam Rahimakallah I'lam I'lam Rahimakallah Untuk matan yang ini Ini matannya Usul harata Itu kita uh, Secara harfiah Kita artikan ya I'lam Artinya apa? Ketahuilah Rahimakallah Rahimakallah Ini adalah jumlah doa'iyah Yaitu suatu doa Rahimakallah Semoga Allah Merahmatimu Rahmat Allah itu bisa Di kehidupan manusia Bisa setelah matinya Tapi seringkali orang Atau kita, adat kaum muslimi Lebih sering mendoakan Rahmat untuk orang yang sudah mati Apakah boleh saya bilang misalnya Angga juga rahimahullah Boleh enggak? Boleh Tapi adatnya rahimahullah itu Untuk orang yang sudah mati keseringan kita. Tapi jangan dianggap rahimahullah itu hanya doa untuk orang mati, untuk orang hidup pun rahimahullah. Nah, jadi di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah itu mendoakan bagi siapapun yang membaca kitab ini. Ketahuilah, semoga subhanahu wa taala merahmatimu. Annahu anna bahwasanya Oh di sini tidak bisa diartikan yajibu alaina Yajibu, wajib, alaina, ala, atas, na, kita Bahwasanya wajib, atas, kita Ta'allum Apa arti ta'allum? Mempelajari Mempelajari arba'a masailah Mempelajari Empat permasalahan, yang pertama al-ula, al-ula disini berarti al-mas'ala al-ula, mas'ala yang pertama, al-ilm, al-ilm, mas'ala yang pertama adalah ilmu, Di sini beliau mengajak kita untuk membahas suatu permasalahan yang nama permasalahan itu adalah ilmu namanya, Dan ilmu yang dimaksud adalah Ma'arifatullah ma'rifatun nabiyhi, wa ma'rifatud ma dinil islami bil adillah. Yaitu mengetahui Allah Azza dan mengetahui nabinya. Kalau antum sudah tahu artinya jangan ditulis. Jangan dicatat lagi. Kalau sudah tahu artinya jangan dicatat, boros tinta. Wa ma dinil Islam dan ma'arifat mengetahui din, agama Islam bidalilihi aw bil adillah dengan dalil-dalil Oke. Jadi udah udah paham ini makna dari matan ini, potongan ini, paham semua ya. Insyaallah jelas. Baik, kita ke syarahnya, ke penjelasannya. Saya bacakan dan antum uh, bisa aja disamakan. Anggap aja sama Mengetahui dan mengenal sama aja hmm. Tapi mengenal itu Seringkali kalau di bahasa kita Itu lebih dafiq, lebih detail huh? Tapi kadang tidak juga Tapi intinya sama aja, mengenal, mengetahui Mengilmui, itu semua sama saja Dalam pembahasan usul fikih itu ada Bedanya ma'rifat dan juga ilmu Apa bedanya? Ma'rifat itu lebih luas dari ilmu Ilmu Lebih dafiq, lebih detail dan sebagainya Itu akan merepotkan nanti kalau kita mempelajari itu ya. Kita ke syarahnya. Di sini saya akan mengartikan syarahnya. Antum tidak perlu untuk mengharapati dan tidak perlu untuk menerjemahkan satu-satu melainkan cukup menyimak saja. Kalau misalnya antum mau mengharapati ataupun menerjemahkan dengan apa yang saya tuturkan, itu dengan rekaman saja nanti di rumah sendiri. Hadwurrohul fisalhiil bukhari fi kita bibadil wahhi. Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad Abdullah wa rasulihi ila rum Telah terbitkan, telah tertuliskan dalam kitab Sahih al-Bukhari, dalam kitab Bad al-Wahi. dalam kitab Sahih Bukhari tersebut itu ada sekian puluh jumlah kitab-kitab, seperti kitabul Iman, kitabul Ilm, kitabul kitab kitabul Wudu dan sebagainya. Nah di sini ada kitab namanya kitab Bad al -Wahhi. Di tersebut teriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW juga menulis surat kepada Kirok diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad bin Abdullah Muhammad bin Abdullah atau Muhammadin Abdillah bukan bin Abdullah afwan Muhammadin Abdillah yaitu dari Muhammad sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya untuk siapa Hirakul Azim ar Yaitu pembesar bangsa Rum Bangsa Romawi Berarti apa Nasroni Ambal ahadith al fi Fimas alatil basmala Adapun hadith-hadith yang bersifat Lapad Perkataan Nabi SAW Dalam permasalahan basmalah, Itu ada sebuah hadith Kullu amrin zibalin La yubda'u ufihi bi Setiap perkara yang memiliki kepentingan tidak dimulai dengan bismillah, maka perkara tersebut akan terpotong, terputus atau tidak lengkap. Fahia ahadith du'atha al ulama. Maka hadith-hadith tersebut adalah hadith-hadith yang dilemahkan oleh ulama dari segi sanat. Jadi di sini, dalam dua paragraf ini. Dua paragraf yang menysyar rahmatan. Khusus untuk bismillahirrahmanirrahim. Di sini pertanyaan. Para ulama mereka mempunyai kebiasaan untuk memulai risalah kitab-kitab mereka dengan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena ada sunnahnya. Nah, di sini sunahnya apa dalilnya karena besukan. Pertama, bahwasanya di Sahih Bukhari Rasulullah s.a.w. pun menulis dengan bismillahirrahmanirrahim risalah kepada Heraclius. Hier yang kedua, dalil kedua, hadis yang dhaif. Yaitu qulu amrin la yudau fi bismillah fawa dalam riwayatain dalam riwayatain Itu semua maknanya sama, yaitu terputus. Jadi kalau misalnya kita menulis kita atau apapun, tidak dimulai dengan Bismillah itu terputus. Kalau kita tidak mau beramal misalnya, bersedekah misalnya, tidak dimulai dengan Bismillah maka terputus. Itu maksudnya. Maknanya kalau dengan zuhiri seperti itu itu tidak benar, karena tidak semua amalan itu disyaratkan dengan Bismillah, ya kan? Bahkan tidak ada amalan yang rukunya adalah Bismillah, tidak ada. Nggak ada kan? Hajialah bismillah. Nggak. Nggak. Baca Al-Qur'an harus dengan bismillah enggak? Sunnah hukumnya. Hukumnya sunnah. Ta'awudz juga hukumnya sunnah. Jadi di sini maksudnya adalah terpotong di sini maksudnya tidak sempurna. Nah, ini ya makna yang sahih. Makna yang sahih. Maksudnya tidak sempurna, tidak berkahnya itu Berbeda dengan yang mendahulukan dengan Bismillah. Oleh karena itu ketika antum belajar misalnya. Terutama belajar ilmu syari', Mulai dengan Bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Atau menyebut nama Allah seperti Alhamdulillah dan sebagainya. Ucapkan dengan nama Allah dulu. Agar apa? Agar diberkati amalannya. Dan hadis tersebut adalah hadis yang baik. Namun jika maanannya kita... Uh, ta'wilkan, itu, maknanya benar. Kemudian, Qauluhu ar-Rahman, Hada ismun min asma illahi al-Khosotibihi. Ar-Rahman adalah satu isim, diantara isim-isim atau nama-nama Allah yang khusus baginya. Yaitu Rahman di sini namanya khusus bagi Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada selainnya yang boleh bernamakan dengannya. و معناه hu zur rahmatil ah. Dan makna dari ar-Rahman Itu adalah Thu ar-Rahmah al-Wasi'ah Du artinya yang memiliki Ar-Rahmah al-Wasi'ah Yang memiliki rahmat yang luas Wa <tuh> qawluhu ar-Rahim Dan perkataannya ar-Rahim Hada ismun min asma'illah Ini adalah satu nama Dari nama-nama Allah Namun tidak khusus baginya Karena diperbolehkan orang menamakan dirinya sebagai Rohim, atau menjuluki temannya orang yang Rohim, mensifati temannya orang yang Rohim itu tidak masalah. Tapi mensifati temannya sebagai Allah, sebagai roh, sebagai Rohim, nah itu bermasalah. Eh, sebagai Rahman apuan? Sebagai Rahman itu bermasalah. Namun Rob secara bahasa itu pemilik. Nah, misalnya ini kitab ya tapi saya berarti ana rabbul kitab saya pemilik kitab ana sahibul kitab rabbul kitab sama itu secara bahasa wa rahmatihi ila dan maknanya adalah Penyampai musil itu penyampai rahmatnya ila kepada man siapa yasha yang dia kehendaki Min ibadi Dari hamba-hambanya Berarti tidak semua hamba Allah subhanahu wa ta'ala Mendapatkan rahmat yang khusus dari Allah subhanahu Tidak semuanya Tapi ada beberapa orang khusus Yang mendapatkan nasib bagian dari Rahmat Allah yang khusus Yaitu orang-orang bertakwa Khauluhu i'lam rahimakallah Perkataannya Artinya apa tadi? Ketahuilah Rahimakallah Semoga Allah Merahmatimu. Hada doaun min al musanif rahimahullah laka ayuhalqori. Ini adalah doa dari sang pengarang, musanif artinya pengarang, penulis. Rahimahullah, semoga Allah merahmatinya laka untuk kamu ayuhalqori, wahai pembaca. Ya dulu ala mahabbati hilaka itu menunjukkan atas kecintaannya terhadapmu. Wa shafaqatihi 'alaika dan kelembutannya terhadapmu wa annahu raghibun fi husulil khair dan bahwasanya dia yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu menghendaki sekali agar engkau itu mendapatkan kebaikan dengan membaca kitab ini. Antum jangan terlalu merumitkan diri dengan mengartikan di sini ya. Masih bingung, masih bingung. Di di pahami saja di didengarkan saja perkataan saya. Qauluhu wajib wajib bagi kita atas kita untuk mempelajari empat masalah yang pertama adalah ilmu. Al-muradu al-murad artinya yang dimaksud, yang diinginkan huna, huna di sini Kewajibannya apa yang dimaksudkan? Al-wujub al-aini Al-wujub al-aini adalah Wajib atas setiap orang Wajib atas setiap individu muslim Wahua ma yajibu ada'uhu ala kulli mukallafin bi'ainihi Yaitu apa yang wajib Pelaksanaannya Atas setiap orang mukallaf Yaitu yang diubani taklir syariahat secara individual masing-masing yaitu orang yang sudah balik dan juga berakal kalau sudah balik dan berakal berarti dia wajib untuk mempelajari empat masalah ini yaitu ilmu amal, dakwah dan juga bersabar ketika berdakwah ataupun ketika mencari ilmu ataupun ketika beramal sabar itu mencakup nanti ketiganya yang mencakup sabar dalamnya kemudian at-ta'allum at-ta'allum artinya apa? Sinau Apa arti sinau? Tahsilul ilm Ta'allum adalah tahsilul ilm Sinau adalah Belajar, iya benar Tahsilul ilm apa artinya? Tahsil artinya jamaah Menjamaah artinya mengumpulkan Al-ilm ilmu. Mengumpulkan ilmu Mengoleksi ilmu Dan ilmu adalah Ma'rifatul huda bidalilihi mengenal atau mengetahui petunjuk dengan petunjuknya. Gimana tuh? Dengan dalilnya ya. Sebenarnya huda dan dalil itu sama aja. Di sini berarti ta'alum itu mengumpulkan ilmu, Bener kan? Bener, antum belajar, itu sama aja, sama saja dengan mengumpulkan ilmu. Tapi kalau dibilang kita tidak boleh mengumpulkan ilmu, jangan ilmu tuh jangan dikoleksi aja, jangan jadikan ilmu itu sebagai koleksi ya, cuma koleksi saja, kolektor ilmu, tercela nggak? Tercela. Tapi di sini disuruh untuk menghasilkan ilmu, mengoleksi ilmu, gimana? Jawabnya gimana? Gimana Zen? Jawabnya? Aa, nah, iya, nah, iya, nah, tapi kita kok mengoleksi ilmu? Hah? Kita amin, tahu 6, kita kan tahu. Ya insyaallah. Kita kan tahu. jawabannya di seterusnya setelah setelah lima. Alhamdulillah. Nah, rosiah. Iya. Baik, wal murad bil dan yang dimaksud dengan ilmu huna di sini apa? ilmu yang bersifat syar'i. Nah, itu ilmu syariat. Berarti ilmu syariat di sini termasuk apa sih? Coba antum sebutkan. Ilmu syariat, ilmu syari itu apa aja? Tafadhol. Ya. Akidah pertama, terus fikih, ya. Bahasa Arab. Bahasa Arab termasuk ilmu syari? Kalau orang-orang orang Kristen misalnya bahasa apa belajar bahasa Arab misalnya, berarti dia menuntut ilmu syari. Ah bahasa Arab asalnya bukan ilmu syari ilmu bahasa tapi ketika dijadikan atau diniatkan untuk membantu pemahaman ilmu syari maka dia menjadi ilmu syari i. gitu ya iya bahasa Arab ilmu bahasa gitu nah kemudian suluk apa suluk akhlak ya ilmu syari juga Tazkiyatun nufus kemudian apa lagi? ilmu hadis ilmu tafsir, ulumul alquran dan seterusnya, termasuk juga ilmu apa lagi? Mustalah hadis termasuk ilmu syari, i. ilmu taklimat hadis, ilmu ilal hadis, usul fiqh, semua ilmu syari, i. ya kan? Ilmu syari semua, ilmu perbandingan maslahat misalnya, ilmu syari juga, perbandingan agama, ilmu syari juga bisa, jika belajarnya memang untuk membatalkan mengetahui agama lain dan membatahnya bukan untuk bertoleransi dan sebagainya, pendekatan antar Kristen dan Islam, kemudian nyanyi bersama enggak ada itu kemudian wal maksud dihi maka ta'allumuhu fardu'ain dan maksud dari ilmu syar'i sini adalah apa yang mempelajarnya itu merupakan kewajiban baginya ingat, tidak semua ilmu syar'i Itu wajib dipelajari oleh semua orang Antum kalau enggak mempelajari usul fikih Apakah nanti akan ditanya di kuburan? Enggak Justru Mempelajari usul fikih tapi tidak mengamalkannya, tidak benar pelajarnya Bahkan untuk kesesatan itu nanti akan ditanya Ngerti enggak? Antum nanti enggak ditanya Kenapa Antum enggak belajar usul fikih? Kenapa kamu waehamu Allah tidak mempelajari usul fikih? Enggak ada pertanyaan seperti itu Ya enggak? Karena apa? Karena belajar Rasul Biki bukan wajib Aini. bukan. Tapi ketika kamu ditanya Kenapa kamu Tidak berdoa kepada Allah Kenapa kamu berdoa kepada Mayin hmm. Nah itu nanti ditanya Dipertanggungjawabkan Karena apa? Karena itu adalah Diawali dengan kejahilan Atas ilmu yang seharusnya Dia wajib untuk mengetahuinya Kita wajib untuk mengetahui bahwasannya kita doa cukup pada Allah, tanpa kepada mayat, ya kan? Itu wajib untuk semua muslim. Jadi tidak perlu datang ke kuburan meminta berkah dengan yang terpendam di dalam kuburan.